Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam um, Saya punya, Yang mau saya tanyain gini Pak Ustadz Bagaimana caranya kalau misalnya anak kita yang berusia um, 4-5-6 tahun itu Sudah keburu kecanduan gadget gitu Yang awalnya dimulai dengan uh, Kalau apa, situasi saya dimulai dengan smart hafiz Pak Ustadz Lalu dia menjadi kecanduan dengan uh, uh, game di handphone Karena dia tahu bahwa ini sejenis gitu ternyata di smart hafiz ada berarti di handphone mama juga ada gitu. Jadi dia sudah sangat candu gitu. Uh, bagaimana langkah-langkah untuk memperbaikinya gitu buat anak dan buat orang tua. Terima kasih. Iya. Ada candu, ada maniak. Ada abuse, ada use, ada addict. Nah, ini pahami ya dali beberapa istilah. Pertama, kalau maniak kalau candu itu pada hakikatnya hanya pola yang hanya berkaitan dengan habit misalnya bangun tidur biasanya sarapan bubur ya setiap hari bubur, tiba-tiba gak bubur, tubuh atau rasanya gak nyaman ya, kalau beberapa para pakar menibutnya itu masuk kategori ius, ya, tapi kalau maniak itu gelisahnya sampai ke wilayah pribadi, sampai sakit mengalami psikosomatis saya percaya anak-anak kita enggak sampai mania kecuali yang ada di beberapa berita sedikit itu sampai dirawat di rumah sakit jiwa. Karena kalau dia enggak pegang itu dia sampai membentur-benturkan kepala ke tembok, sampai melempar orang tuanya sebagainya. Kalau belum sampai berlaku seperti itu, sebenarnya butuh ketegasan aja. Kata kunci dari kita mencegah anak candu adalah tega. Itu saja. Pertanyaannya cuma satu, begini, ada penyakit yang paling bahaya di dua di orang tua dua. Kenapa anak kita jadi candu? Pertama karena kita nggak mau repot. Ah, uh, ya deh, deh daripada nangis daripada nangis. Itu biasa, bapak. Nggak mau repot dengan tangisan. Padahal bahaya. Repot itu mutlak. Selalu sengatkan mengasuh anak wajib repot. Tinggal memilih, Pak repot di masa kecil lah kita agar kita ongkang-ongkang kaki di saat dewasa. Anak dewasa. Atau pilihlah, silakan ongkang-ongkang kaki di saat anak kecil, siap-siap repot di saat anak nanti dewasa. Maka yang penting kita pahami mumpung anak kecil, pertama siapkan repot dengar tangisannya. Enggak ada masalah. Gak bisa ya, oh apa, -apa sih gitu. Gak apa-apa, silakan nangis. Gak ada masalah. Kita ini kan salah satunya kita terganggu dengan tangisan berlasa, kalau tangis itu anak bakal depresi. Tangis itu bagi setiap anak tidak menurut depresi, bisa jadi imunitas tubuh. Jadi biarkan. ya Karena definisinya dia nangis ditolak, itu juga bagi pendidikan karakter, tak selamanya keinginanmu itu akan selalu dipenuhi dalam kehidupan. Kenapa anak kalau sudah menyusui itu wajib eh, kalau sudah 2 tahun wajib disapih. Sebab dia sedang belajar konsep hidup. Air susu itu 0 sampai 2 tahun adalah needs, tapi setelah 2 tahun adalah wants. Paham? Needs adalah kebutuhan kamu, wants keinginan kamu. Selepas 2 tahun kamu enggak butuh, hanya pengen. Pengen nenen padahal dia enggak butuh maka apa yang kita lakukan, nangislah karena tak semua keinginan itu akan dipenuhi, termasuk gadget jadi kalau ibu nanya gimana caranya pertama harus siap repot kalau ibu gak siap repot sialah kan udah gedenya bakal repot yang kedua siap tega harus tega sekarang saya tanya sebagian ibu yang candu, eh, bukan anak candu kan lucu, yang ngasih gadgetnya siapa? mamanya yang ngisiin paketnya siapa mamanya yang ngisiin kan lucu gadgetnya milik kita paketnya kita ngisiin Kan simpel. kalau pengen supaya nggak candu gimana misalnya ya ambil selesai nggak isiin paket selesai jadi kalau dia main atau bikin baju susah nggak usah ada baterainya atau lobet selesai berarti apa butuh tekad kuat jadi Anak saya sama, smart device, seneng kan. Nah, ketika dia minta sebagainya, saya cuma bilang, ya peraturannya berapa setengah jam. Sekarang apa maksimal berapa? 15 menit. Sudah berapa lewat sudah selesai. Nangis ya udah. Dan nangis tangisan anak tuh nggak ada masalah. Ya jadi salah satu yang harus kita pelajari polanya adalah jangan sampai anak belajar berperilaku buruk dari tangisan ortu yang salah menyikapi tangisan anak malah membuat anak belajar pola yang salah contoh, gara-gara tangisan anak ortu akhirnya gak komitmen sama aturan iya deh, iya deh disitulah anak belajar pola yang membuat akhirnya aturan bisa dilanggar tangisan nanti udah gedenya repot Salah satu yang pernah saya tangani, seorang bapak guru di sebuah sekolah negeri di Depok ini, guru terbaik menurut sekolah. Tapi punya anak yang kalau minta sesuatu itu, ngancemnya gini. Kalau aku nggak dibeliin, aku jedotin kepalaku ke tembok. Anak ini ngancemnya gitu terus, sampai akhirnya bapaknya cerita sama saya, dia menjanjikan beliin PS. Saya mau gak mau mendatangi rumah si Bapak ini Begitu nanti rumah Bapak ini Anak ini taunya saya yang datang Anak ini taunya kan saya Ustadz Langsung curiga, langsung ambil pisau Langsung mau nusukin diri dia Ya kok datangin Ustadz Aku mau di rukyah ya, kan, gitu. Dia berfikirnya seolah-olah Ustadz itu tukang rukyah gitu. Maka ketika saya Tahu dia megang pisau Bapaknya udah gemeteran Ustadz, Saya bilang gak biar saya tangani apa yang saya lakukan, saya bilang sama dia. Tusuk diri kamu. Buruan, tusuk. Kelas di SMP. ya Dalam hati kalau beneran, saya ditabuk bapaknya kan gitu ya. Tapi saya mengalihkannya dengan banyak ngomong. Tapi saya tahu, kamu nggak butuh mati. Kamu tuh butuh diperhatikan. Kamu butuh dicintai. Kamu butuh dipahami. Kamu butuh dihargai. Betul nggak? Kalau kamu butuh itu, taruh itu pisau. Kita bicara, mudah memenuhi kebutuhan kamu. Tapi kalau kamu memang butuh pengen mati silakan. Segera tusuk duri kamu dan sampaikan salam saya ke malaikat Malik. Begitu dia denger ini saya dijatuhin itu langsung saya peluk dia. Tahu yang dia, memang bapaknya itu enggak bisa tega, enggak bisa enggak tega maksudnya. Polanya itu dia pelajari. Nangis dikit, ah, mau-mau tantrum langsung kasih-kasih. Akhirnya anak belajar pola. Sama kayak anak saya awal mula tuh. Ya karena saya dan istri lagi enggak di rumah, kita misalnya mesepakati jatah makan mie instan seminggu sekali. Misalnya. Nah kebetulan lagi neneknya nih, neneknya maka bikinin. Kenapa nenek mau bikinin? Karena dia ternyata waktu dia nangis dia muntah. Uuuh. Neneknya kan enggak tega, ye ya, ya, bikinin. Nah akhirnya ketika bertemu sama saya dia pakai pola itu, nangis abis ini kan udah kemana enggak mau, Uuuh, gitu. Ya. Begitu dia muntah itu tunggu tunggu tunggu tunggu. Akhirnya dia dia pikir kan, gitu. Saya ngalah gitu. Enggak, saya ambil plastik saya ke sini. Silakan muntah di sini. Kaget deh, kan? Muntah nggak jadi dia. Jadi memang begitu, ya. Wallah alam